Mitra bisnis hak kebebasan beragama yang dijamin konstitusi sepertinya hanyalah tulisan di atas kertas belaka Tempo menulis Jumat lalu Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya Jawa Barat kembali untuk kesekian kalinya dirusak bahkan disegel oleh sekelompok massa yang tidak menerima adanya kegiatan ibadah Ahmadiyah di sana Aksi anarkis tersebut juga terkesan dibiarkan oleh aparat setempat Untuk membicarakan hal tersebut Saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ahmad Swedi. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Ya, ini memang masalah yang sangat kronis di negara kita ya, bahwa penegak hukum itu kalau berhadapan dengan kelompok yang mengklaim sebagai kelompok agama tidak berani mencegah terjadinya kekerasan. Sebenarnya mereka tidak merepresentasikan umat Islam secara keseluruhan, tapi saya kira mereka merepresentasikan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri karena tidak semua orang muslim itu setuju dengan cara-cara Itu, misalnya pengurus pusat nanti lama maupun pengurus pusat muhammadiyah, meskipun mereka tidak setuju dengan muhammadiyah, tetapi mereka tidak setuju dengan cara-cara kekerasan. Mereka para pengurus NU maupun pengurus muhammadiyah menginginkan agar dilakukan dengan cara-cara yang baik ya mau itu alhasanah, mau itu alghasana ya dengan cara persuasif gitu. Seharusnya penegak hukum bisa membedakan antara mereka yang merepresentasikan umat Islam yang besar seperti Undang Undang Muhammadiyah dengan mereka yang merepresentasikan dirinya sendiri dan kelompoknya yang sangat kecil itu dan seharusnya ditegakkan bahwa kekerasan itu tidak boleh dilakukan terhadap kelompok manapun. Lalu menurut Bapak, apa solusi permanen agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali? Ini tidak bisa lain harus campur tangan pemerintah pusat ya. Harus ada Tuntunan dari katakanlah direction atau instruksi atau petunjuk atau apapun dari pemerintah pusat bahwa kepada kepolisian dan dari kepala kepolisian kepada anak buahnya bahwa siapapun pelaku kekerasan termasuk mereka yang mengatasnamakan agama harus ditindak tegas dan ditegakkan. Hukum gitu. Kalau nggak nggak bisa, karena kalau dibiarkan ke polisi di bawah dan juga pemda, itu mereka akan tergantung pada kepentingan politik mereka sendiri. Kalau mereka kebetulan kelompok yang menyerang itu. menakutkan bagi Pemda atau polisi, maka polisi akan mengikuti apa kemauan dari kelompok-kelompok penyerang itu. Berbeda kalau misalnya ada instruksi atau petunjuk dari pemerintah pusat, itu akan tanggung jawab diambil langsung oleh pemerintah pusat. Saya kira enggak bisa enggak bisa lain kecuali itu. Memang kita bisa mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berbuat kekerasan ya sebagai masyarakat sipil Tetapi masyarakat sipil kan tidak punya legitimasi untuk melakukan pencegahan langsung Karena pencegahan langsung itu adalah tugas dari kepolisian dan pemerintah Jadi memang ada mispersepsi ya di kalangan birokrat dan penegak hukum kita Bahwa seolah-olah kalau, nah ini biangnya adalah pemerintah pusat juga Yang tidak punya direksi atau tidak punya petunjuk Yang tegas tentang bagaimana menangani dan mencegah kekerasan itu. Jadi mereka ya karena nantinya misalnya kalau ada sesuatu kalau mereka melakukan menegakkan hukum atau bertindak secara tegas nanti mereka yang disalahkan karena tidak ada petunjuk dari lengkap pusat gitu. Itu tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dibiarkan atau dibebaskan kepada polisi di lapangan dan pemerintah daerah harus ada petunjuk itu gitu. gitu. Demikian Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ahmad Swedi. Saya Wendy Lim.